Bismillahirrahmanirrahim Tidaklah seseorang ragu kepada Allah Kecuali akan bertambah keluhan dalam hidupnya Nih pasti ini Tidaklah seseorang Makin ragu kepada Allah Kecuali bertambah banyak keluhan-keluhannya dalam hidup Semakin dia yakin kepada Allah Semakin sedikit dia mengeluh dalam hidupnya Semakin sedikit dia Semakin yakin dia kepada Allah, semakin sedikit dia mengeluh dalam hidupnya. Makanya teman-teman, masalah paling besar dalam hidup kita itu, terutama masalah hati adalah ketika kita ragu kepada Allah Subhanahu Wataala. Coba nanti teman-teman, kalau misalnya lagi santai di rumah. Cari-cari ayat tentang kebesaran Allah di dalam Al-Quran. Misalnya, yang bikin teman-teman sering galau itu apa? Sebutlah masalah jodoh. Yang sering, bukan teman-teman sih. Saya dulu juga kayak gitu. Namanya orang masih sendiri kan galau ya. Saya bisa nikah gak ya. Kayaknya gak ada yang mau deh sama saya. Alhamdulillah Allah karuniakan seseorang yang mau sama saya. Eh... kita lagi galau tentang satu masalah Jalan keluar yang pertama yang harus teman-teman cari itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Coba tanya kepada Allah Coba baca ayat-ayat Allah Gimana cara mengobati galau atau masalah di dalam hati kita Misalnya masalah jodoh Allah bisa kita baca di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32 Ini salah satu ayat yang bisa membuster teman-teman jomblo visabilillah ini ayat jomblow banget nih. Ayat eh, surat An-Nur surat 24 ayat 32. Apa kata Allah di dalam ayat 32? Ia kunufu kara Allahu min fadli wallah. Wa Allah wasi'un alim Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian Baik yang merdeka ataupun orang-orang yang budak Kalau mereka fukoro, apa arti fukoro? Fakir, tidak punya apa-apa Yugenihimullahum fatli Allah yang akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ini ayat booster banget. Datang ke rumah calon mertua, capture ni ayat ni. Capture dulu ya. Capture. Dah selesai capture, ditaruh paling depan. Jadi pas kita buka HP langsung ayat ini yang keluar gitu. Begitu ditanya kerjaannya apa tunjukin nih ayat. Kan pertanyaan kedua pasti kerjaannya. Pertanyaan pertama siapa namanya? Kedua kerja di mana? Siapa namanya? Misalnya sebut nama kita sebutlah Budi gitu. Oh ya kerja di mana? Masih kuliah atau udah kerja? Udah selesai kuliah Pak kerjanya Pak ini? Apa ini? Kalau mereka fakir, Allah yang akan mengayakan mereka. Hah? Ngeri juga udah pakai-pakai ayat ya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui pak. Itu juga saya dengarnya dari ustadz. Gitu, ya? Oh benar juga nih ayatnya. Terus gimana anak saya kasih makan apa? Allah yang kasih makan bukan saya. Anak bapak dan saya, bapak semua kita nih pemakan rezeki bukan pemberi rezeki. Gak nah, ada satupun kan diantara kita pemberi rezeki Semua kita ini pemakan rezeki Pemberi rezekinya Allah Dan ini ayat modal saya banget untuk nembak si dia Kan saya dulu nikahnya nikah ngutang Maharnya aja ngutang ke sebelah Tapi bilang ngutangnya jangan pas awal Nanti aja kalau udah deal baru ngutang Udah setuju nih Eh kita nikah ujung-ujungnya Eh boleh utang dulu Ternyata Allah mudahkan setelah itu, justru setelah saya nikah tuh kan dulu saya kerja gak jelas ya, memang gak punya kerja sih bukan gak jelas Nikah tuh gak punya kerja, gak punya uh, simpanan apapun, gak punya bekal. pokoknya uh, modalnya modal surat An-Nur ayat 32 Itu modalnya, catat tuh Kalau perlu jadikan status Justru setelah menikah saya ngebuktiin sendiri gimana Allah maha menunaikan janjinya. Allah enggak pernah ingkar janji. Kalau kita fakir. Saya memang dulu fakir. Gimana fakir? Enggak tahu mau makan apa hari ini juga namanya mahasiswa di luar negeri. Tapi kemudian setelah selesai nikah, Allah mudahkan dengan tiba-tiba saya dapat uh, kesempatan menjadi petugas haji resmi, bukan uh, apa outsourcing oh, gitu, resmi. Petugas haji resmi dari Depak Selama satu bulan musim haji dan itu lumayan penghasilannya Pulang dari situ dapat tawaran untuk ikut audisi e, mengisi tilawah Al-Quran di salah satu televisi di Mesir Yang ikut audisi itu banyak Orang-orang Arab kan ngajinya bagus-bagus ya Kelasnya udah kelas Al-Afasi, Al-Ghamidi, Tuhan Yang keren-keren lah bacaannya, suaranya, hafalannya udah pasti keren Saya ikut audisi tuh Ternyata dari sekian ratus orang yang ikut audisi Yang dipilih cuma lima orang Min atau ajmali sod atau adzahabi, Suara mas Dan saya alhamdulillah terpilih Entah gimana caranya Mungkin juri waktu itu juga lagi gak dengerin saya Tiba-tiba dicontreng aja Terpilih diantara lima orang Dari sera, berapa ratus orang yang ikut audisi Terpilih Lalu dari lima orang itu diselitik lagi untuk ngambil 20 episode sekaligus. Yang lain cuma satu-satu episode. 20 episode siapa? Ternyata saya juga dapat dari lima orang itu dipilih satu-satunya yang ngambil 20 episode di televisi. Alhamdulillah akhirnya rekaman, recording di TV, udah selesai gitu gak kerja selama 6 bulan. Mulailah kita keliling-keliling gak jelas gitu di Mesir mundar mandir kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu. Benar kan kata Allah kalau mereka fuqara yughnihimullah maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah dan cara yakin kepada Allah baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih apa yang harus saya kasih gimana menafkahi baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari e, nafkah, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya. Teman-teman bisa baca minimal banget nih Minimal banget teman-teman bisa baca Di surat Hud Ayat 6 Coba baca surat Hud Surat 11 ayat 6 Ini juga ayat untuk ngecas iman kita Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud Bismillahirrahmanirrahim Wa min da'a Tiada إلا yang hidup di muka bumi Allah yang memberi rezeki mereka. Tiada yang hidup di bumi kecuali Allah yang memberi rezeki bagi mereka. yang hidup di bumi kecuali Allah yang memberi rezeki mereka. bumi kecuali Allah mereka. Allah yang kecuali Allah yang memberi rezeki mereka. mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin. Dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan. Dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin. Gimana dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan. Dia gak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan. Dia gak khawatir kelecat atau ke terjadi kecelakaan di apa di rampok atau di, uh, apa, dicuri kendaraannya ada yang uh, apa total loss only misalnya atau all risk dia enggak khawatir kenapa ada yang menjamin ada orang yang mengambil asuransi pendidikan dia enggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita berarti kita enggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada mengklaim asuransi manusia. Mengklaim asuransi manusia, tetap aja ada biayanya. Tapi mengklaim kepada Allah itu gak ada biayanya, gak perlu pakai nomor antri, gak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita, kita mengatakan ilahi. Robbi, saya ada masalah nih, tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.